dari Mojokerto kota Onde Onde dia dilahirkan siapa dia kalau bukan Jihan Aldi Nju Pala Pak Al. mana tepuk tangannya Mas terima kasih